Muhibbin, Sāyin, Ala Amuril Dunya Wal Diin. Al Salatu wa Salamu Alaa Rasulillahi Al Karim Alaa Sayyid wa Alaa Alihi wa Sahbihi wa Matabi Ahambi Ehsanin Ilaiyaa Madiin. Rabbish Rahlisadiri, Yaisirli Amri, Wahlu Al Umla Tamilisani, Yakhu Qauli, mengetahui tentang syarat yang pertama dari salat adalah taharah, air taharah dari hadas dan juga dari junub. Nah, taharah salah satunya taharah dari hadas. Yang pertama adalah wudu. Dan syarat dari wudu itu sebagaimana syarat dari mandi. Yang pertama adalah ma mutlak, menggunakan air mutlak yang mana air mutlak tersebut juga tidak boleh musta'mal dalam fikih Syafi'i. Tidak boleh musta'mal baik itu rafa' hadas musta'mal bekas dipakai untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. <tuh> itu tidak boleh dalam fikih Syafi'i. Dan Mak mutlak tersebut selain tidak boleh musta'mal, mereka juga air tersebut juga tidak boleh mutaghayyir ya dia yang berubah taghayyuran tastaghayyuran kathiiran dengan perubahan yang banyak yang insyaallah pada saat ini itu akan menjadi pembahasan kita insyaallah di di seber Kita baca waghayru mutaghayyirin taghayran taghayyuran kathiiran bihaitsu yamna'u itlaq asmil ma'i 'alayhi bi'an taghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw lawnin kana taghayyuru bima ala 'abwil mutatahhiri fil kita kami selain tadi tidak boleh memakai air air mutlak yang musta'mal Meskipun air musta'mal air yang sudah dipakai itu adalah air mutlak Nah selain itu juga tidak boleh Menggunakan air yang telah Tawoyar Telah berubah Tawoyiron kathiro Berubah dengan perubahan Yang banyak Sehingga berpengaruh pada zat air tersebut Bihaytu yamna'u Iqlaqas milma'i alaihi Sekira, sehingga Dapat menghilangkan Kemutlakan Nama air tersebut ya jadi air biasanya kan air ya air air jika menjadi air maka dia adalah air air mutlak mungkin di sana di jendela kalau nggak salah ada fatul muin 1 ya coba di di rak itu ada fatul muin lagi satu kalau gak salah waalaikumsalam anak apakah kamu pernah Masya Allah Jum-jum Durum <todul <laughs> <todul Itu tu kasih yang belum Siapa nama Antum? Firdaus, Firdaus. Firdaus. <laughs> Ah, Firdaus yeah. Itu kasih yang satunya yang Namanya Nasroth Yang belum? Yeah, iya Firdaus Iya yeah. Jadi diulangi lagi, ayat tersebut tidak berubah dengan perubahan kathir. Kathir di sini, takwa yuran kathir, perubahan tersebut banyak. Dan sehingga dengan banyaknya perubahan tersebut menghilangkan kemutlakan nama air. Ingat, yang namanya air itu ada air saja. Air, ketika disebut air, maka dia mutlak. Artinya bebas dari ikatan nama tertentu, bukan air teh. Ada nama lain, teh. Kalau dengan air teh berarti mukoyat, bukan mutlak Air hujan, air hujan memang mukoyat dengan hujan, namun secara zat dia tetap pada kemutlakan air, tetap pada keaslian air, tidak berubah. Nah di sini jika jika air berubah dengan perubahan yang banyak dan perubahan tersebut menyebabkan kemutlakan air tersebut. Ter, terhilangkan sehingga menjadi disifati dengan sifat-sifat tertentu atau dinisbatkan dengan penisbatan tertentu yang mana penisbatan tersebut dan sifat tersebut telah mengeluarkannya dari zat kemutlakan air maka dia bukan menjadi air mutlak. Contohnya air sumur dinisbatkan kepada sumur tetapi nama air sumur kita ketahui tidak merusak Zat kemutlakan air Keaslian air Karena masih asli asli airnya Sehingga meskipun ditakhid Atau dijadikan muqayyad Dikaitkan dengan sumur, nama sumur Dini dengannya, dia tetap Disebut air mutlak Ngerti? Yang namanya air mutlak berarti air aslinya apa? Suci ya, dan menyucikan ingat. Suci dan menyucikan Kalau misalnya air ludah di sini mukoyat dengan ludah, dan ludah itu air, dan air ludah itu air ludah. Nah sekarang apakah air ludah itu uh, air mutlak atau bukan? Bukan mutlak, karena dia telah tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di mulut antum. Ya. Air ingus, air darah. Hmm, ada air darah. Siapa tahu dicampur dengan darah dengan oralit terus jadi penyembuh apa gitu kan? Nah air oralit, air garam dan sebagainya tidak termasuk dalam hal-hal atau air mutlak sini. Adapun air laut maka itu tetap dalam kemutlakan air, keaslian keaslian air. Nah, ketika air mutlak itu tercampur dengan sesuatu sehingga berubah wujud, wujudnya di sini bisa dari segi penglihatan, pengecapan atau pengendusan. Arti, dari segi apa? Warna, bau atau rasa. Berpengaruh perubahan tersebut seperti halnya ia telah berubah salah satu sifatnya. Baik rasa, warna atau abau aroma, walaupun berubah secara takdiri dalam artian takdir diperkirakan, ya diperkirakan. Jadi itu bukan hanya perkiraan saja bahwasannya air tersebut telah berubah. Jadi tidak begitu memastikan. Nah di sini air yang sudah takoyur seperti ini. Berubah meskipun perkiraan Maka dia tidak disifati Sebagai air mutlak Yang layak dijadikan media Untuk mensucikan dari hadas Atau Baik itu hadas kecil Atau hadas besar Namun bisa digunakan untuk bersuci dari Khobat, dari najis Ingat, Kalau seseorang Buang air besar Kemudian dia cebok dengan air teh Misalnya yang sudah basi Ya Jadi kalau ART yang masih masih bagus jangan Ini kan buat antum aja kan Nah kalau ART yang sudah basi Dipakai untuk cebok misalnya Sah atau tidak? Sah Sah sah. Tapi yang berbudu yang gak boleh ya? Nah kalau berbudu tidak boleh Dan mandi junub juga tidak boleh dengan itu Ya kalau misalnya kan Mandi junub jangan pakai air kembang Air ya, kemenyan misalnya jangan Junupe, junu amsyah apa mengganti dua wow, air taman. Ya, kemudian al <tul> kana <tul> taghayyuru <tul> bima ala <tul> bima ala udhwil mutatahiru udhw ya. Fil ashah ataupun berubahnya karena sesuatu yang ada pada anggota badan dan orang yang bersuci demikian menurut pendapat yang ashah. Ah, mengerti atau tidak? Dia mengerti? Saya mengerti kan. Saya mengerti. Ya, atau misalnya air tersebut tadi kan berubah dari <tul> Ah, dari segi kemutlakan air Kenamaannya Sekarang berubah karena sesuatu Yang ada pada anggota badan antum yang sedang bersuci Jika pada anggota badan antum Ada misalnya bekas dicoret-coret oleh anaknya sendiri Hah? Dicat oleh anaknya sendiri misalnya tangannya Nah kemudian mau bersuci Bersuci Jadi kebetulan pada saat itu mandi junub, Kemudian menenggelamkan diri di dalam kolom Belum Kolomnya kecil Orangnya gede Nah, kemudian cat tersebut berpengaruh terhadap apa? Air. air. Otomatis. Nah, dengan pengaruh tersebut air tersebut apa? Menjadi tidak layak untuk dipakai bersuci lagi. Tapi masalahnya di sini. Masalahnya apakah dia sah mandinya atau tidak? Nah, itu masalahnya. Karena air tersebut ketika dia mandi berubah airnya. <tuh> di sini kita katakan sah. Karena apa? Karena dalam ibtida dalam awalnya air tersebut suci dan menyucikan. Ya kan? Masalah dia nanti kencing di dalamnya atau gimana, ya itu masalah lain. Yang penting dia sudah berniatkan mandi junub, kemudian tenggelam. Kencing habis itu. Nah, itu sudah masalah dia mau kencing, mau melakukan apa di dalamnya, terserah. Yang penting dia sudah mandi junub, dia sudah selesai atau dia sudah melakukan seluruh anggota tubuhnya terkena air tersebut. Meskipun dia tidak menggosok-gosokkan airnya pada anggota tubuhnya, kan tidak wajib. Dan orang yang bersuci, ya misalnya antum berbudu melalui kobokan, uh, melalui gayung misalnya. Masak kobokan sih? Melalui gayung. Gayung, ambil red gituan. Kemudian ternyata di tangan antum ada sesuatu, yaitu cat. Ya, ada cat. Nah kemudian berbudu. Sehingga berpengaruh air tersebut Nah ketika itu tangan um, Cui tangan pertama Itu tidak masalah Atau misalnya mengusap uh, Muka tidak masalah Namun setelah itu jika air tersebut Berubah, nah itu bermasalah nah, Karena apa? Karena terkena tangan antum yang bercat Kemudian uh, cat tersebut ber Berhasil Mengubah warna air mutlak tersebut Begitu gambarannya Untuk yang ini Menurut pendapat yang asoh Pendapat yang lebih sahih Yang menunjukkan bahawa saya dalam fikih syafi'i sendiri Ada khilafiyah dalam masalah ini Khilafiyah dalam masalah apakah jika seseorang di gayung, Kemudian ketika dia Mengingat tangannya ternyata cat yang di dalamnya itu Berpengaruh terhadap air Apakah itu air tersebut menjadi berpengaruh atau tidak Yang lebih sahih bahawa jika berpengaruh terhadap Uh, kemutlakan ayat tersebut Mereka. Iya Karena apa? Karena ayat tersebut terpengaruhi Dari segi rasa zat atau warna Meskipun ditakdirkan saja Diperkirakan Takdiri ya. Menurut dapat yang lebih sahih Kemudian Wa innama Yuathiru taghayyuru Inkana bi khalitin Aimu khalitin lilma Wahua ma la yatamayyazu Fi ra'il a'in Sebentar. Lihat, tahirin wa ya. qad ghanil anhu. Ka za'farun wa shajarin nabatal qur nabata qur qurbal mai. Wa waraqin turiha wa waraqin turiha thumma La turabun wa min hima'in wa in turiha ini membingungkan sebenarnya ini. Walaupun diterjemahkan tetap cukup membingungkan. Eh tama, kita punya beberapa istilah. Ada atau yur bi khaliq. Ada yang namanya mukhalif. Ada yang namanya mujawir nanti. Kemudian mukhalif di sini dimaknai malaya tamayazu fi ra'il ain. Ma da yatamayazu fi rah e lain walaupun ini Walaupun alam masa agak mustahil juga di definisi mukhalitin. Kemudian ada mukhalit sekarang waqaduhun ya anhul ma atau istabna alma anhul ma al Nah sekarang hanya saja perubahan air itu dapat mempengaruhi kemutlakannya jika disebabkan suatu campuran. Jadi muholit atau kholit artinya adalah campuran. Ini artinya adalah campuran sesuatu yang bercampur. Suatu campuran wahwah mala ya tamayyizu fi roilain. Artinya lah ya Firoh lain di sini di mana ini tidak tidak terlihat tidak terlihat di sini ya definisinya <tuk> malatamazu lah wilayah tamazuj Firoh lain tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata perubahan tersebut namun di sini di dalam hasyat yang tertulibin ada yang lebih baik Maksud dari mukhalid adalah allazi la yumkinu fasluhu innal bai'i allazi atau ma yumkinu fasluhu yang tidak mungkin memisahkannya yang mana tidak mungkin memisahkannya lagi. Hanya saja perubahan air itu Dapat mempengaruhi Keaslian, kemutlakannya Jika disebabkan suatu Campuran terhadap air Yang mana Campuran tersebut tidak dapat Dipisahkan Malayum Fasl sama infisol itu beda ya. Kalau fasl Itu seolah ada Subjek yang memisahkan Pemisahan Kalau misalnya infisol itu terpisah dengan sendirinya Nah di sini dikatakan oleh Dalam hasil yang ditolibin Mala yumkinu infisalu Mala yumkinu fasluhu Tidak mungkin dipisahkan Tohirin Yaitu suatu benda yang suci Suatu campuran Benda yang suci Wakad hunil, hunil ma'u anhu dan air itu sebenarnya terhindar daripadanya. Maksudnya dia tidak asalnya bukan di air, asalnya bukan di air. Di sini seperti Zakfaron. Anda tahu Zakfaron apa? Ini apa? Kunyit bukan? Kunyit. Kunyit. Ya kunyit. Kunyit perwana. Hah? Ya kunyit perwana. Eh, di sini yang kita tahu Zakfaron itu kunyit. Tapi bisa juga sih, yang penting berwarna ya. Hal-hal zat lah yang berwarna. Yang mana itu dari pertumbuhan juga. Wasamari syajarin dan juga seperti buah pepohonan di sebelahnya, ya kan? Wasamari syajarin nabata kurbal mak, yaitu buah pepohonan yang tumbuh di dekat dengan air. Jadi misalnya ada air, kemudian di sampingnya ada pohon atau misalnya ada kunyit misalnya. Kemudian kunyit itu hijrah ke dalam air, kemudian berpengaruh terhadap ke air. Nah, di sini pohon buahnya jatuh ke sini. Ya. Jatuh ke sini buahnya, itu maksudnya. Wa turiha tsumma tafattata. Dan daun yang dibuang ke dalamnya lalu hancur. Ingat, dibuang, bukan terbuang. Turiha turihah itu melempar. Terbuang ya. Bukan terbuang, dibuang. Yeah. Turiha itu harus ada apa? Fa'ilnya. Yeah. Iya, turuha maksudnya, turuha harus ada fa'ilnya dan ada maf'ulnya kan? Yeah, yeah. Yang Jangan melempar di sini. Seperti Roma Yarmy. Nah, nah. Berarti di sini yang pertama tadi contohnya apa? Zafran, anggap itu kunyit. Sepakati aja itu kunyit. Yang bisa, yang aslinya kunyit, Tidak tumbuh di dalam. Tidak tumbuh di dalam kolam air, Dada dalam balong tidak. Nah, juga pohon tersebut aslinya apa? Tidak tumbuh di dalam air pohonnya, melainkan bertetanggaan dengan kolam. Namun kemudian batang batangnya menjulur dan sebagainya. Nanti jatuh pohon apa pohonnya? Pohonnya apa namanya? Buahnya jatuh. Dan buahnya tersebut memiliki pengaruh warna jika bergabung dengan air, misalnya. Apa sih misalnya enggak lah, terserah nanti misalnya kalian gambarkan sendiri. Ah kemudian warok bukan werok, warok. Daun. Daun di sini turiha dilemparkan ingat, bukan terlempar. Jadi tadi yang pertama apa contohnya? Pertama anggap kunyit ya atau yang semacamnya lah. Kemudian buah dari pohon yang sampingnya itu, di pohonnya berada di sampingnya sampai pola. Kemudian ada itu juga Pak, daun dilempar. Ngapain sih membahas ini? Ini ada ada ini insyaallah ada faedahnya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ketangkap faedahnya, mantap. Nah, oke okay, itu tiga contoh la turabin wa mil Bukanlah campuran yang berwujud tanah atau juga bukan air garam atau zat garam dalam air wa in fihi walaupun sengaja dimasukkan ke dalamnya. Jadi di sini dikatakan campuran yang berwujud tanah ya, debu, tanah itu ketika dilemparkan ke air meskipun mungkin akan ada perubahan warna atau bau itu tidak masalah. Di sini tidak dipermasalahkan. Air garam misalnya Ya mana air garam itu masih tetap putih dan sebagainya, cuman rasanya aja rasa garam. Itu di sini tidak mempengaruhi atau dalam tidak mempengaruhi ketohuran air tersebut. Tetapi tiga hal di atas: Zakaron kunyit kemudian merubah warna air tersebut misalnya, ha? atau kemudian misalnya bawang bawang-bawang masuk ke dalam air kolam kemudian berpengaruh terhadap baunya atau rasanya misalnya kemudian juga yang kedua apa ini? buah buah jatuh tak jauh dari pohonnya dan ternyata ya tidak jauh dari pohonnya adalah kolam buah-buahnya jatuh misalnya buah-buah apa gitu kan kemudian apalagi membusuk dan berpengaruh terhadap airnya, yang ketiga adalah daun daun sengaja dilempar oleh manusia Dilempar di sini, Bukan daun tersebut terlempar dari ini Beda Tapi ngapain orang melempar daun ke dalam Untuk apa dilempar Mungkin untuk makan ikan Ikan apa yang makan daun Ikan kambing Dilempar misalnya Misalnya sengaja dilempar dibuang Ya mungkin aja kan orang membersihkan Sampah di daunan banyak daun angka Misalnya Kemudian dikumpulkan Diikat langsung dilempar ke kolam dimakan buaya-buaya di, di, di kolam. Da di situ jadi air air tersebut terpengaruh oleh warna dari daun misalnya. Nah tiang tiga di sini dikatakan merupakan tagoyur yang apa yang berpengaruh sehingga apa menegatifkan kemutlakan air tersebut. Makanya tadi kalau misalnya turup tanah itu tidak dianggap, karena apa? Yang namanya kolam atau air dan air air tanah, ya semua tercampur dengan tanah. Ya. Dan milhima'in air garam itu juga tidak dianggap, karena apa? Karena dalam hadis air garam, air laut pun bergaram, itu tidak masalah di situ dikiaskan. Jadi kalau misalnya antum punya air kolam satu kolam bak mandi masih suci, dikasihin garam. Nah itu tetap dia dalam suci dan menyucikan ya. Sehingga dipakai untuk mandi junub tidak masalah Dipakai untuk mandi junub sekaligus dipakai juga untuk menyembuhkan gatal-gatal yang ada di tubuh antur Misalnya tidak masalah Dikiaskan dengan air laut Air laut saja tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW padahal mengandung zat garam yang pekat maka di sini air mutlak yang dicampur dengan garam tidak dipermasalahkan wallahu aalam wallahu aalam ya begitu ya <tuh> kemudian perubahan wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma liqillatihi walau ihtimalan bi an shukka kathirun aw perubahan yang tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air itu tidak apa-apa sebab perubahan di sini hanya sedikit terjadi Walaupun mungkin juga terjadi keraguan Sedikit atau banyak perubahan yang terjadi Bagaimanapun hal-hal seperti ini Intinya sifatnya itu ya Anggapan masing-masing Ya relatif Seperti dedaunan yang dilemparkan kepada kolam Kemudian ada perubahan sedikit. Ini masuk juga untuk yang paragraf berikutnya. Perubahan tidak sampai menghilangkan kemutlakan air, ya. Kan? Tetap aja air tersebut di tanah air biasa, ya. Antum melemparkan ribuan daun-daun daun pisang yang sudah kering misalnya, campur di situ. Kemudian airnya agak berubah sedikit. Ya bagaimanapun itu tetap tidak menegatifkan kemutlakan air tersebut. Sehingga paragraf yang sebelumnya itu hanya paragraf eh, hanya menunjukkan ikhtiar saja. Ihtiat, sikap waspada aja Tetapi tidak masalah sebenarnya Yang lebih sahih, tidak masalah Jika misalnya antum melempar Dedaunan Dan semacamnya, kemudian ada berubah sedikit Namun perubahan tersebut Tidak berpengaruh terhadap asli ya nama air tersebut Dan juga Terjadi keraguan Terjadi keraguan Gak mungkin disebut air daun ya Tetapi ketika antum menaruh Ribuan mawar di sana Karena putus cinta misalnya mawar ditolak Ya, ya. ada yang mawar namanya di sini ketika mawarnya putusihnya yaitu tolak sama gadisnya kemudian ditaruh di dalam kolam banyak-banyak akhirnya berpengaruh terhadap ibu maka di sini sudah berubah nah di sini sudah tidak walaupun uh, dia tidak bisa disebut air mutlak lagi kan tidak bisa beda misalnya dengan daun karena kemungkinan untuk berubahnya itu jauh lebih tidak mungkin dibandingkan air Yang dicampur oleh bunga-bungaan Yang memiliki bau yang pekat Apalagi warna yang bisa mengubah air Bagaimanapun Sekali lagi Untuk hal-hal yang seperti ini Rincian-rincian dalam fikih syafi'i Dalam hal seperti ini Itu sebaiknya tidak Perlu Merepotkan ya. Apa yang misalnya kita yakini atau zon yang rojih kita bahwasanya air ini tetap pada keasliannya secara zat Walaupun mungkin ada sedikit Perubahan sedikit Maka kita tetap hukumi sebagai ma mutlak jangan, jangan terlalu mempersulit dengan mendetail-detailkan Namun bagaimanapun ini sihat para olemah Dan mereka pun benar untuk masalah za'faron Dan juga untuk buah-buahan dari pepohonan Karena sebagian buah mungkin akan Memberikan pengaruh efek yang cukup pekat pada pada air tersebut Sebagaimana dikatakan di sini, Mutagoyirin tagoyiron Tagoyiron kafiro Yaitu perubahan yang banyak Kalau perubahannya cuma sedikit Maka kemungkinan air tersebut akan kembali kepada keasliannya Dan perubahan tersebut akan hilang Dengan sendirinya ya. Kemudian Wa khoroja bi biqalitin Al-mujawiru wa huwa ma yumayyazu Linnaziri qaudin waduhnin law walau mutayyabi mutayyabaini perkataanku sebab campuran ni uh, keluar darinya nah ini ribet juga ini keluar darinya keluar dari perkataanku mukhalid lawannya yaitu tadi apa oh mujawir mujawir dan mukhalid Mujawir dan dan mukhalith. Mujawir dan mukhalith. Ini rincian dalam dalam fikih tafiq juga. Mujawir dan mukhalith. Perkataan itu sebab campuran itu mengecualikan pendamping. Apa itu pendamping? Pendamping ialah sesuatu yang terlihat oleh mata. Hmm. Ini kurang juga, kurang baik juga definisinya. Yang lebih baik adalah sebagaimana definisi dari dari Abu Bakar ad kalau yang tadi Kholit atau mukholit itu adalah malayum kinnu fasluhu. Kalau mujawir adalah mayum kinnu fasluhu. Itu. Kalau yang tadi apa mukholit tadi atau kholit, ya tidak mungkin memisahkannya. Ah, seperti misalnya air tadi zakarun kunyit kita campurkan itu, eh tidak mungkin dipisah lagi, sudah susah lagi. Nah sekarang ada yang mungkin dipisahkan. Yaitu yang mujawir Mujawir itu kan aslinya Kalau mukhalid itu dari khol Khol itu tadi apa Bercampur, baur, bercampur sudah Seperti tadi dalam mustalah hadis Kita tahu ada ikhtilat ya Jadi memori itu bercampur baur Bingung, salah-salahan Nah kalau misalnya mujawir Itu dari kata jar Apa arti jar? Tetangga, tetangga. Jadi bersifat tetangga Yang mana yang namanya tetangga kan berpisah Dari tetangga ya tentu saja, bisa dipisah Nah di sini mujawir wahwa mayumayazulinaljain atau lebih tepatnya mayumkino fasluhut yang mungkin untuk dipisah. Seperti apa kayu ruda atau dhuhan minyak. Nah ini bingung, bingung. Bagaimana minyak bisa dipisah? Bisa, bisa. Pakai sabun? Hmm? Bisa. bisa. Yakin? Okay. Tak pakai apa pun ini sudah terpisah. Eh, iya, iya. Karena memang memang tak bersatu sih. <laughs> Uh, tapi gimana, Umar? Tadi ini, ya. Uh, misalnya beda, ya. air di kolam. Kemudian tercampur dengan minyak. minyak minyaknya. Ya, uh, minyaknya, minyaknya pasti di atas. Ya. Bagaimana cara memisahkannya? Di, di Di ini pakai. Disorok ya? Bisa itu? Sempurna insyaallah. Oh iya, sempurna. Sempurna bisa. Iya, bisa. Alhamdulillah. Mungkin ini ahli fisika. Kayaknya ahli fisika juga ini, orang ya. Almalibari ni tahu kisika ini. Iya, <tuk> bisa. Walau motoi ya ba berarti lebih benar. Oh, wow, berarti yang lebih benar tak? Definisi dari Abu Bakar diminati. Yang mungkin dipisah, ya kan? Iya. Itu lebih lebih lebih enak untuk dijadikan sandaran definisi untuk mujawir daripada mayumayazulinalvir. Apa yang bisa terlihat, eh, bisa, dibedakan. bisa dibedakan oleh an Annalvir lebih menyamakan yang tadi malai mayun qiru seperti kayu ud dan juga minyak ya oke okay. walaupun keduanya itu suci kayu ud itu suci ya kan kayu ud bagaimanapun kayu-kayu dan sebagainya itu suci semuanya daun-daunan juga suci kan zaafaron itu aslinya juga suci ya? dan juga apa uh, sini apa bensin minyak itu suci wa minhu dan diantaranya termasuk dari pendamping yaitu mujawir termasuk dari mujawir adalah al bukhur. Hah? Di sini kemenyan dalam tangganya. Moto iya ini maksudnya dijelasin setelahnya gitu. Heeh. Hmm? Walau moto iya bain ini oksinya. Keduanya dianggap suci. Oh. Al bukhur di sini al bukan kemenyan sebenarnya. Apa kemenyan? Sebenarnya kemenyan itu lebih khusus daripada bukhur. Yang namanya bukhur itu uap ya? Al bukhur Bukhor, wa wain kasroh, wazharah nahu rihihi khilafan lil Jama. Ah, ha? lil Jama, yeah. Ya. Benar? Khilafan lil Jama ah di situ tulisannya? Iya. Hmm? Sahih. Khilafan li Jama ini. Ay, eh, di sini lil Jama'in, bukan lil Jama. Lil ah. Jama'in harusnya. Iya, di sini ditulisnya lil Jama ah di sini. Ya, yang di kertas yang tahun kemerdekaan ini li jam, lil jama' kan diganti li jamain. Makanya kalau lil jama' artinya aneh. Kalau li jamain baru lebih sahih. Berarti termasuk pendamping ialah al bukhur Buhur berarti apa ini? Buhur itu uap aslinya. Wa in katsura. Hah. Banyaknya Bukhari kalau misalnya dikatakan banyak berarti al kamnya al bukhari wa'in ka'thara meskipun kuat tersebut banyak wadhara na'rihih bau banyak dan jelas baunya dan sepadannya bukhur di sini mungkin kemenyan mungkin yang lainnya apapun ya sementara segol kilafan berkhilaf atau tidak sesuai dengan jam'in jam'in di sini artinya jamaah segolongan ulama ya nah kalau misalnya bukur tersebut maksudnya apa ini apakah bukur di sini dia akan mengubah atau tidak hmm. iya berubah nama kan berubah nama jadinya tapi ha? gimana cara misalnya ya nah <laughs> gimana hmm. gini aja kita nggak usah kesana aja itu memang contoh-contoh yang ifteraldi aja nih misalnya Uh, kita memasak air, kemudian kita menutup dengan uh, penutup untuk panci itu. Pancinya besar misalnya, pancinya dua kulah. Panci dua kulah. Atau sebesar gini lah ya, dua kulahnya semut ya. Sebesar gini, kemudian ditutup dengan penutup dari besi. Nah, setelah itu kita dapatkan apa uap. Uap tersebut suci atau tidak? Ah, suci atau tidak? Suci dia Uap tersebut suci. Airnya suci, uapnya suci. Mana ini? Ya, uap kalau dikumpulkan kemudian jadi air kan, itu suci semuanya. Sebagaimana embun. Sebagaimana embun. Embun juga bisa diberikan untuk media Pensucian Bagaimana kita tinggalkan yang contoh-contoh uh, yang sebenarnya sulit terjadi di kehidupan kita ya. Kemudian wa minhu ayadun ma unhulia fihi anahwuburrin wa tamrin haitsu lam yaulam infisalu ainin fihi mukhalatah bi allam yasil ila had bi haitsu yahduthu lahu ismun akhar Kal marokoh atau mirokoh di sini tulisnya. Walau syukka fi walau syukka fi shay amukhal itu nhuah oh, am mujawir lahu hukmul mujawir. Ini. Di antara pendamping lagi atau mujawir, air rebusan gandum dan buah korma. Maksudnya tu? Air rebusan, air yang, uh, misalnya di sana gandum direbus, kemudian ada bukhornya. Itu juga tidak masalah. Kemudian selama tidak terlihat, tidak terlihat bercampur Dengan semacam rontogannya Eh maksudnya ini. Hah? Apa ini yang makna dari rontogannya Lagi pula Tidak sampai ke batas mungkin Bukan lagi disebut air Misalnya kuah <tuh> Walaupun ada sedikit bagian kuah Tadi yang diragukan apakah ia campuran Atau pendamping Maka buah-buah itu tetap dihukumi sebagai pendamping Itu paham? <tuh> Hah? Bingung kan? Hm. Lagi pula. Eish. Mana lagi pulanya Nyer mana lagi pula? Hah. Selama misalnya ni, kalau misalnya kita katakan suatu air sebagai kuah, apakah dia air mutlak? Tidak, ya kan? Itu intinya sudah. Kalau misal air tersebut sudah disebut kuah, itu bukan air mutlak karena yang namanya air kuas secara adat kita ditakdirkan apa? air tersebut sudah bercampur dengan berbagai hal bumbu atau tumbuhan-tumbuhan tertentu nah yang seperti ini sudah bukan lagi disebut air yang mutlak ya walaupun bisa di di ini ini apa namanya di, di fasil, dipisahkan Tapi bukan itu masalahnya sekarang Maka sekarang diniatkan untuk menjadi kuah dan menjadi kuah. Ya sudah, walaupun dia panas atau bagaimana, asin benar asin. Namun ada zat-zat lain yang bercampur padanya sehingga dia tidak lagi layak disebut air mutlak ya kan? Tidak lagi lagi disebut air mutlak bagaimanapun. Hal-hal semacam ini ini hanya permisalan pada pada saat itu mungkin yang sekarang kita tidak mengenalnya dan kemudian wa biqauli ghaniyanhu dan perkataanku air terhindar dari campuran itu Itu mengeluarkan apa <mala yastagni 'anhu> Mengecualikan kepada air Yang tidak bisa dihindari Dari campuran tersebut Nah di, yang, yang ini baru insya Allah ini penting nih. Seperti halnya air yang diam Kama Fimakorrihi Sebagaimana apa atau air Yang diam Fimakorrihi Di tempatnya Diam di tempatnya Seperti air danau Nah, atau air genangan Wa mamarihi Ataupun air yang mengalir Di tempatnya, Min nahwitinin Yang banyak semacam air, sem air kok, kok, uh, Lumpur Atau semacamnya Baik itu tanahnya Wa tuhlubin Lumut Tuhlubin mutafat titin Ingat Dan tadi ada tin lumpur Karena lumpur apa? lumpur itu bisa Terpisah-pisah, kemudian Berpengaruh terhadap air, kalau misalnya dikobok Dikocok, dia akan apa? Akan membuat air berwarna Seperti warna kulit antum Watul hlubin mutafat titin Ya coklat kan? Ada di sini yang putih, paling ini ragi doang yang putih Watul hlubin mutafat titin Tuhlub artinya Lumut Mutafat tit artinya Terpecah belah Hancur Lumutnya hancur Baik itu hancur karena apa Karena kesenggol ikan-ikan misalnya Kemudian hancur dia lumutnya Sehingga berpengaruh terhadap warna air Itu tidak bermasalah Waki beritin Atau Hibrid artinya apa? Belerang Nah air yang ada di belerang Tempat belerang Itu kan bau Ya Nah, baunya tersebut dalam air itu tidak mencegah kemutlakan air tersebut. Tetap dia air mutlak. Kenapa? Karena air tersebut tidak bisa terhindar dari hal-hal semacam itu. Seperti tadi apa? Lumpur. Tidak bisa terhindar. Ya, Karena memang sudah zatnya nanti di bawahnya ada lumpur. Nah, itu jika air tersebut jernih loh. Kalau yang tersebut ciriwung, kemudian lumpurnya tidak, ya tetap aja Karena memang sejarah zat akhirnya sudah najis Kemudian lumut hancur Seperti ini harus di kolam antum Jarang dipakai, kemudian ada lumutnya Nah, kemudian antum taruh ikan lele di sana Karena ada jentik-jentik di sana Nah, kemudian ikan lele tersebut ngamuk-ngamuk banyak Akhirnya lumutnya hancur-hancuran Lumut tersebut berpengaruh terhadap air warnanya Namun di sini tidak dihakimi air tersebut najis Air yang dipenuhi dengan cucu itu tidak masalah itu masih suci dan mestihikan tidak masalah, hah mantap memang tidak, hah itu bagus sebagai buat kumur-kumur sekaligus membersihkan apa yang ada di gigi. <tik> ya kita teruskan lagi nanti Insya Allah. Ya udah mau azan kan? Iya kita teruskan lagi nanti Insya Allah. Silakan istirahat. Masya Allah. Ya ya.